Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kullil lahadin abadah adadana amillahi wa ifdalihi Allahumma akrimna binawril fahmi wa akhrijna Mendulumah duluhahmu, paut dah lenah, Abu berahmatik, Wan syurga lenah, Ya rahman rahimin, Allahumma innaasaluka, faham Nabiin, Abdul Mursalin, baihahal malaikat al mukarrabin, Allahumma gnenah bil ilmi, wazayin bil helmi, wa akhram nah bil takwa, bil aafiah. Ya Rahman Rahimin, Rabbana, Hatina, Inla Dunka Rahman, Wa Alimna, Inla Dunka Ilmah, Subhanaka, La ilma Illa Ma Ma'alamdana, Inna Kainter Alimul Hakim. Sallallahu Ala Sayyidina Muhammadin, Wa Ala Alihi, Wa Sahabihi Wasallam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال معلي في رحمه الله تعالى نافع نبي يبي kita akan membahas tentang pasal yang menerangkan tentang kewajiban-kewajiban atau hak-hak seorang istri atas suaminya. Coba kita lihat bagaimana agama itu adalah sangat sempurna sehingga di sini seorang pemimpin yang tidak lain adalah seorang suami itu diterangkan dulu kewajiban-kewajibannya sehingga andai kata seorang istri itu mengatakan yang terjadi sekarang ini adalah banyak seorang suami yang tidak bisa menjadi pemimpin jadi kalau seumpam ada seorang istri yang mengatakan kepada suaminya bahwasanya suami itu tidak bisa menjadi pemimpin, itu sudah salah besar. Karena tidak menjadi pemimpin itu menurut siapa? Menurut hawa nafsunya atau menurut agama? Nah, itu Jadi sekarang ini lebih banyak orang yang mengikuti hawa nafsunya. Jadi kalau kita melihat kepada filsafat ibadah, Semua macam ibadah, apapun bentuknya, Dari mulai sholat, puasa, zakat, Haji, Dan akhlak yang baik, Dan lain sebagainya, semuanya. Pasti bentuknya itu adalah sesuatu yang sulit untuk kita kerjakan. Sesuatu yang sangat bertentangan dengan hawa nafsu. Sehingga di sinilah makna yang hakiki dari semua perintah Allah, makna yang hakiki dari semua macam ibadah itu adalah di sini Melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya, walaupun hal itu sangat berat untuk dilaksanakan. Ingatkan bagaimana Rabbi S.A.W. bersabda dalam hadisnya. La yu'min wahadukum hatta takunu hawahu alaihi. Taba'an lima aji'tu bihi. Tidak beriman salah satu dari kalian sehingga. Hawa nafsunya itu mengikuti dengan apa yang aku datang dengannya. Maksudnya sesuai dengan ajaranku. Sesuai dengan arahanku. Nah, jadi diantara ajaran dan arahan. Serta petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Adalah. Seorang istri itu harus menuruti apa katanya suami. Selama itu bukan di dalam hal-hal yang bertentangan dengan agama. Nah, jadi taat kepada pemimpin tidak mudah. Taat kepada seorang suami itu tidak mudah. Kalau seumpama itu mudah dilakukan, maka semua istri itu jadi wali. Masalahnya kan wali Allah terbatas jumlahnya. 124 ribu. Masalahnya yang kedua Mau jadi orang wali dari perempuan itu Susah banget kayaknya gitu Kenapa usah katakan demikian Grafik amalnya itu sangat Tampak Signifikan Kadang-kadang naik tinggi Banget Kadang-kadang Turun sampai Mencuram ke bawah gitu Nah jadi kapan mau nyampe -nya, gitu loh, Oleh karena kenapa yang namanya nafsu itu bertahap. Ada nafsu amarah lawamah radiyah. Kenapa kok ada nafsu yang semacam itu. Kenapa demikian. Karena tidak lain. Karena begitulah keimanan. Begitulah tingkatan-tingkatan kesalehan seseorang. Dan kewalian seseorang itu semacam itu. Gitu. Jadi gak ada seseorang itu dari awalnya langsung jadi wali. Itu gak ada ada mungkin seorang anak dari semenjak kecilnya sudah jadi wali. Ada. Tapi itu berkat orang tuanya. Orang tuanya gimana dulu? Makanya Imam Aksy Abdul Qadir Jaelani beliau madakan man lam yandur ilal bidayah lam yasil ilan nihaya. Barang siapa yang tidak melihat kepada permulaan seorang wali Allah, seorang arifillah, maka dia tidak akan sampai ke pencaknya. Hmm, jadi pelajaran yang semacam ini, pelajaran-pelajaran tasawuf ini adalah melenturkan hati, membantu kalian bermujahadah melawan hawa nafsunya. Membuka, menyingkap kepada kalian bahwasanya inilah musuh-musuh kita. Jadi kalau Habibullah Haddad Hajjah, Habibullah Haddad yang dia itu menjadi Rajanya Wali Lebih daripada 40 tahun Ada yang matakan 45 tahun Beliau lah Dan umurnya 80 waktu meninggal 83 Berarti ketika itu umurnya 30 sekian Sudah jadi Wali Kutub Rajanya Wali Dari semenjak kecil beliau Mulai umur 6 tahun Itu beliau sudah biasa Melaksanakan Sholat pada waktu Tuhan Sebanyak 200 rokaat Ketika beliau akan meninggal dunia Dalam keadaan sakaratul maut Beliau mengatakan Seingatku Sambil meneteskan air mata beliau Seingatku Aku tidak pernah mendengarkan suatu sunnah pun Daripada sunnah Nabi Kecuali aku sudah laksanakan Dan seingatku Tidak pernah aku melakukan sesuatu Yang telah diharamkan Dan juga yang dimakruhkan oleh Allah Ya dimakruh tidak berapa lagi diharamkan Tapi lihat bagaimana beliau ini Al Habib Abdullah ini. Beliau mengatakan dalam syairnya, "Inni bulitu bi arba'in yarmini bi sihamil gausi malaha taftiru." Iblis, dan hawa, dan Jadi aku ini selalu dicoba oleh Allah Taala. Dengan cobaan demi cobaan yang datang menghujam kepada diriku layaknya datangnya anak panah yang begitu cepat datang silif berganti, bertubi-tubi kepadaku. aku dengan apa? dengan empat musuh yang Allah ciptakan untuk menjaring hamba-hambanya, mana yang jadi yang patah untuk menjadi seorang kekasih Allah sesuai dengan firman-Nya dalam surat tabarak al-laziya khalaqal maut al-hayata liyabluwakum ayyukum jadi tujuan kita semua itu ke situ. Allah taala itu memberikan nafsu kepada manusia, memberikan hawa nafsunya kepada manusia, memberikan setan. Jadi setiap orang pasti ada setannya. Dan juga Allah menciptakan dunia ini sebagai fitnah. Ini merupakan sebuah cobaan. Kira-kira bagaimana kekalian dengan empat musuh ini? Mau taat kepada empat musuh atau taat kepada Allah? Atau kamu itu akan menjadi seorang hamba daripada empat itu. Ada yang namanya Abdul Hawa. Abdul Nafas. Abdul Syaitan. Abdul Dunia. Itu banyak sekarang. Jadi hambanya Hawa Nafsu. Selalu yang dipikirkan Hawa Nafsu. Kalau tidak makan, tidur. Gak tidur, main. Terus begitu yang dipikirkan. Nah, itu namanya buddhanya Hawa Nafsu. Jadi beda antara Hawa sama Nafsu. Jadi Nafsu itu yang di dalam hati hawa pelaksanaannya kalau kamu mau makan enak ah kamu sedang makan kalau mau makan enak itu namanya nafsu kalau sedang makan enak menuruti nafsunya namanya hawa nafsu jadi kalau terlintas saja itu namanya nafsu kalau sudah terlampiaaskan namanya hawa nafsu paham terus setan ah setan jelas Setan itu jelas Tapi masalahnya kita tidak bisa melihat setan Sehingga terkadang-kadang Lintasan hati yang baik pun Itu ternyata bersumber dari setan Nah oleh karenanya Kita belajar ini maksudnya Membentengi diri kita bukan hanya waktu di pondok Bukan hanya waktu sesaat tidak Tapi yang kamu pelajari sekarang ini Daripada ilmu tasawuf ini Ilmu yang diajarkan oleh nabi kepada sahabat-sahabat, kepada tabi'in, tabi'in kepada para tabi tabi'in, dan begitu terusnya. Sampai kepada ulama-ulama, sampai kepada para guru-guru kalian. Itu ajaran-ajaran mereka itu adalah supaya menjadi sebuah rumusan buat kalian semuanya. Kalau ada lintasan semacam ini, kita harus menyerangnya. Kita harus menjegalnya. Kita harus melawannya. Kenapa? Ini dari setan Kenapa yang namanya Syabdu Qadir Jelani. Yang sudah mencapai derajat yang paling tinggi. Suatu waktu beliau itu sedang sholat. Ketika beliau melaksanakan sholat dua rakah. Tiba-tiba. Tahajud itu ya. Tampak sebuah cahaya. Terang benderang sampai ke atas langit sana. Setelah tampak cahaya yang terang benderang itu. Tiba-tiba ada suara. Yang menggelegar. Dari atas sana. Ana rebuk. Aku adalah Tuhanmu. Mulai malam ini, ini asgetu angkat takalif. Mulai malam ini aku sudah gugurkan semua kewajipan-kewajipan yang aku wajibkan kepada kalian, kepada kamu. Sepontan, Syaikhul Ghazilah ini mengangguk, eh saya Pergilah engkau wahai orang yang dilak, wahai zat yang dilaknat, sehingga kemudian cahaya itu meredup, meredup sedikit demi sedikit sampai hilang sehingga kemudian tampak lagi suara dan matakan dari mana kamu tahu kalau aku ini adalah iblis padahal dengan tipuanku ini aku telah menggugurkan sekitar 200 ribu kekasih Allah yang aku letakkan di dalam zindikah menjadi orang zindik dari jadi wali Allah sampai jadi orang zindik gitu. apa jawaban beliau? galiyah jangan pun kepadaku. Kepada para nabi pun, kepada para wali pun, kepada orang-orang yang dekat pada Allah pun. Itu tidak ada satu pun di antara mereka. Sampai mereka mati, kewajiban Allah itu tetap wajib kepada mereka. Apalagi pada aku. Sehingga aku tahu itu bukan Allah. Itu bukan Tuhanku. Tapi itu adalah setan. Nah, inilah contohnya. Kenapa syaitan-syaitan bisa bertindak? Kenapa syaitan-syaitan bisa melawan? Kenapa? Karena dia itu punya ilmu. Kenapa? Nah, makanya jadi di situlah kenikmatan ilmu itu seperti itu. Luar biasa. Kalian keluar dari pesantren. Kalian melihat cowok-cowok yang ganteng-ganteng. Pengennya sih melihat. Wajar. Kalau mau melihat itu wajar. Niat mau lihat. Namanya setiap manusia itu diciptakan melihat kepada sesuatu yang indah. Faham? Tidak ada yang seindah daripada cowok yang ganteng. Ya kan? Akan tapi ketika mau lihat ada benturan, ada halangan, ada tantangan yang mengatakan jangan dosa, ya kan? Dari mana kamu tahu itu dosa? Itu mau kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangsiapa yang meninggalkan pandangan yang syahwat, maka Allah akan memberikan kelazatan keimanan dalam hatinya sehingga kalau seumpama kita ini tidak merasakan kelazatan dalam ibadah kita ketika belajar ketika di pesantren kita tidak merasa nikmat padahal kita berada dalam surga bukan di dalam penjara suci tidak, salah itu tidak ada penjara suci yang ada itu adalah kebun surga jadi kalau ada Nabi SAW sekarang ini menyaksikan maka Nabi SAW itu akan menjuluki pesantren-pesantren ini adalah Raudutun min riyadil. Fem, ini adalah sebuah kebun daripada kebun surga bukan penjara suci, kenapa aku tidak betah Fem, karena apa kerak-kerak hatinya itu banyak dalam hatinya lalu kenapa manusia itu ada kerak hatinya dari mana itu kerak hati mana buktinya, Rasulullah kan bilang iza aznaba abdun bizambin nukita fi kalbihi nuktatan sauda. Kalau seorang hamba itu berbuat dosa, maka pasti akan ditulis satu titik hitam yang berupa noda di dalam hatinya. Kalau dia bertobat, dihapus noda itu. Kalau tidak bertobat, maka terus bertambah bertambah bertambah sampai akhirnya semuanya hitam. Itulah yang disebut di dalam Al-Quran, balro na ala kulubi mbi maganu. Jadi hatinya itu hitam. Kalau sudah hatinya hitam jadi keras, seperti kerasnya batu. dinasihati nggak mau terima, di dinasehati selalu mental. dibawa bawa sholat nggak betah, baca Al-Qur'an nggak nikmat. Kalau pakai pakaian yang gombrong ah nggak nggak seksi katanya, nggak indah. Kalau pakaian yang ketat gembiranya luar biasa. Itu kan berarti kan setannya wujud setannya sudah nyatu sama dirinya. Nah, makanya orang-orang wali Allah itu, orang dekat pada Allah Ta'ala itu bisa melihat. Dari wajah aja kelihatan. Ini wajah setan ini wajah malaikat itu kelihatan. Nah, jadi, setannya itu sudah mencengkram kuat. Nah, jadi kalau orang-orang yang dekat pada Allah Ta'ala saja, ujiannya semacam ini, apalagi kita. Jadi, kita belajar ini sekarang, jangan bilang gak ada manfaatnya. Manfaatnya banyak. Bukan hanya di pesantren. Tapi manfaat yang kita dapatkan ini nanti sampai berujung Tatkala kita melepaskan nyawa nanti. Kita lihat bagaimana Imam Abu Hanifah. Ketika sekarat pun. Masih didatangi iblis. Sekarat ini. Lagi sekarat datangi iblis. Apa katanya? Anaknya di sekitarnya sedang menangis sedih. Kerana akan ditinggalkan oleh ayah tercinta. tapi sehingga anak-anaknya itu yang berkerombong di sampingnya di sekitarnya itu mata begini ya abah la ilaha illallah la ilaha illallah maksudnya pengen akhirnya supaya mengucapkan kalimat sunnah kan sunnah itu tapi lihat-lihat dulu gitu. Fem, kalau abah mau sudah sakit sekarat betul bacakan la ilaha illallah kalau tidak sekarat jangan dibacakan itu <laughs> makanya kan disunahkan dalam kitab itu kalau ada yang mau mati disunahkan untuk kita mentalkinkan kalimat tahlil yang mentalkinkan itu jangan keluarga karena bisa jadi ini mengharapkan aku mati ya biar kamu dapat warisanku ya nah, gitu loh. Nah, jadi jangan istri jangan anak kalau bisa orang yang paling dihormatinya orang yang paling disenanginya walaupun lewat hp misalnya Nah, jadi, supaya apa? Supaya dia itu dengan senang, tanpa ada perasaan yang tidak-tidak, dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Karena apa? Kalau sudah diakhiri kalimat yang dia ucapkan dari dunia ini adalah kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia itu nanti akan masuk surga dengan tanpa hisab Allah majalna Kalau kita sih sekarang gampang saja bilang La ilaha illallah. Nah, tapi gak mati-mati gitu loh. Seandainya, seandainya, kita itu bisa mematakan dan bisa menentukan kapan taunya mati, udah. Matinya hari rebu, jam 2 siang misalnya. Udah, setiap jam 2 siang itu, jam 2 kurang 5 menit itu sudah lah. Dia diajak ngomong masalah dunia, gak mau dia. Masalahnya kita satu, gak tahu kapan kita mati. Yang kedua, yang punya mulutnya bukan kita. Yang punya mulut siapa? Allah ingat gak ketika kita takut bisa ngomong sampai gagap gak bisa ngomong kadang-kadang kan dari saking takutnya ah, ah, ah. Nah, kenapa gak bisa ngomong ah itu pertanda bahwasanya mulut kita, bukan milik kita kita lagi tidur ya kan tiba-tiba ada teman kita yang iseng dia ngambil koreknya kuping taruh di hidung Em. Waktu dikorek hidung kita dengan korek kuping itu. Kita diam saja enggak? Diam saja? Ngapain kita? Ya diam aja. Coba kalau kita itu mulut-mulut milik kita, kita kan bilang, "Lut lut ya. Aku mau tidur nih." Nanti kalau ada yang usil, kasih tahu sama dia, "Jangan usil loh dosa gitu Bisa enggak? Kenapa? Karena bukan milik kita. Di dunia saja kita tidak bisa menggunakannya. Berapa kali kita sudah merencanakan segala sesuatu dengan matang. Dengan perencanaan yang serbawah Fem, maksimal sudah kita rencanakan. Tapi hasilnya nihil. Kalau seumpama setiap rencana itu terlaksana Tidak ada orang miskin di dunia Kenapa orang itu merantau ke Jakarta Mau jadi orang kaya, sampai sekarang masih tidak kaya-kaya <guruh> Ya kan? Banyak transmigrasi itu Yang pergi Dibuang keluar kota, luar daerah Tapi sekarang jadi orang kaya dia Pernah ketemu Di Banjar ada sebuah trans Yang berasal dari kota Bima jadi bima itu mungkin tandus tanahnya ya. Jadi tanamannya itu kurang bisa hidup. Yang hidup. Jadi cari air aja susah katanya di sana. Yang banyak kuda di situ. Iya. Yang terkenal cuma bima apanya? Kudanya sama madunya. Jadi banyak tawonnya di situ hati, hati loh Orang bima dilempar oleh pemerintah ke Kalimantan Selatan. Akhirnya berdikari. Kemudian berniaga, bercocok tanam. Yang dicocok tanami itu adalah bawang. Hanya dijual, laku, beli tanah lagi, cocok tanam lagi terus sampai akhirnya sekarang menjadi bosnya bawang. Ustad masuk aja, masuk ke rumahnya itu matinya ustad pedes, saking banyaknya bawang gitu. Tapi pulang dari itu ustad senang, kenapa dapat amplot dari bawang gitu? Jadi terobati sudah gitu. Nah, jadi nggak bisa kita merencanakan segala sesuatu, karena mencari-cari itu adalah Allah. Jadi beruntung yang dekat para Allah itu beruntung. Kita lihat bagaimana para aulia itu Sifat yang utama daripada aulia Allah itu satu Apa itu? Ala inna aulia Allah La khaufun alihim Gak ada rasa takut Kenapa rasa takut orang dia dekat pada Allah Misalnya, misalnya gini loh Kamu bangun malam Ya kan? Kadang-kadang bangun malam kan takut Takut ada bayangan kucing Takut ada bayangan Daun yang bergoyang Disangkanya ya enggak-enggak Itulah perempuan. Penuh dengan ilusinasi. Fem. Nah, jadi, kalau semua ma'adam bayangkan. Ustaz waktu kemarin itu. Waktu Ustaz pergi ke villa, Fem. Ustaz bangun malam. Karena malam satu recep kan. Emang kita tidak bangun malam. Bangun. Dari jam dua Ustaz bangun. Ustaz keluar sendirian. Ustaz pikir kadang-kadang kok ada orang takut sih sama setan. Setan mana ya. Kayak gimana sih setan gitu. Jin kayak gimana. Tidak muncul-muncul. Ustaz ya kalau dicari-cari nggak muncul itu, tapi sama orang takut berani, sama orang yang berani nggak takut. Nah, nah, jadi artinya apa? nah itulah maksud daripada Nabi Rasul SAW. Bersabda, Innal mu'mina la yahof, orang kalau sudah beriman pada Allah tidak akan merasa takut. Nah, jadi misalnya kamu bangun malam, bangun malam, hanya yang bangun ini setiap Habib Zain. Ya kan? Abu Utsman bin Agil 3. Dibangun nih. Bangun, bangun malam. Jangan takut, aku akan menemanimu sampai ke kamar mandi, tapi enggak masuk kamar mandi. Kira-kira takut enggak? Takut. Takut sama kita. Takut malu. Paham takut bangun ada ilernya. Takut ada beleknya, ya kan? Langsung pertama kali lihat ada Ustadz yang tiga ini. Langsung dilihat rambutnya. Takut berdiri-berdiri. Iya <guluh> tidak? Takutan sama setan apa takutan malu sama kita? Nah. Artinya apa? Anda maksudnya kalau kalian bangun malam. Dalam keadaan dibekengi oleh tiga guru kamu itu. Kamu takut gak bangun malamnya? Ini bekingen orang. Gimana kalau kamu dekat pada Allah Ta'ala? Jadi mayas kut min warokotin illa wakana bi idnih. Tidak ada satu pun dedaunan itu jatuh ke muka bumi kecuali dengan izinnya Allah. Satu daun pun jatuh itu dengan kerja dan izin Allah. Kita tidak bergerak kecuali dengan izin Allah. Kenapa kita takut? Yang menggerakkan orang benci itu siapa? Allah. Yang menggerakkan orang luluh hatinya itu siapa juga? Allah. Semuanya Allah. Gitu. Nah, jadi makanya Kadang-kadang rasa takut itu ada ketika iman kita itu lemah. Ketika iman kita itu kuat, enggak. Ingatkan bagaimana ceritanya seorang sufi itu, yang dia itu beribadah di mana? Di hutan. Dia beribadah di hutan. Pertama kali dia beribadah, sholat tengah malam. Dia masuk ke dalam hutan itu karena mencari sesuatu nggak dapat dia sholat. Dan dalam kadang beriman kepada Allah, masuk dengan keyakinan kepada Allah, dia sholat. Subhanallah, begitu dia sholat yang namanya ular, jalan, tidak ada rasa takut, sedikit pun tidak ada. Hari mau berlalu lalang di depannya dia, tidak takut sama sekali. Akhirnya, keesokan harinya, dia coba lagi sholat di situ. Fem, kenapa? Coba lagi karena, oh Masya Allah aku ya, tidak takut gitu. Hanya dia sholat, begitu sholat. Ada kelapakan burung aja, langsung takut dia. Padahal nggak ada ular, nggak lihat ular, nggak lihat harimau, nggak lihat binatang buas, tapi takut, langsung takut. Akhirnya dia pengen cepat pulang. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, dia tidur. Waktu tidur dikatakan dalam mimpinya ada suara yang berkata, kenapa kamu itu pada malam tadi takut sedangkan kemarin malam tidak takut? Karena kemarin malam kamu masuk dengan beriman kepada Allah, sedangkan pada malam tadi kamu takut karena kamu itu berpedoman kepada diri kamu sendiri. Nah, jadi kalau sudah sama Allah, tidak ada rasa takut. Ingat kan seorang perempuan yang dekat pada Allah yang bernama Syedatuna Fatimah. Jadi yang biasanya namanya nama Fatimah itu bagus-bagus. Fatimah harus baik itu ahlaknya. Khadijah bagus. Jadi isim alam Musamma namanya. Tapi kalau nama Fatimah. Tapi ranking dari belakang misalnya. Fatima tukang rumpi, tukang gibah, tukang fitnah, tukang bohong. Eh jangan. Eh ingat Fatima itu neneknya para syari. Tadi Jadi artinya kalau kamu nggak siap ya diroba aja, jadi sukiem aja gitu nah, Bahkan nama itu kadang-kadang tidak menjamin. Ada orang namanya Sugiam Salihah. Ada orang namanya Salihah toliha. Eh, ha. ingat itu jadikan bahan evaluasi bagi kalian. Yang namanya Salihah itu lihat-lihat dirinya, salihah enggak gitu. Kalau enggak ya ganti aja sudah. Tinggal ganti shot jadi to gitu. Taliha. Paham? Jadi toliha itu kebalikannya. Jadi kalau dipanggil sol sol Salihah, eh maaf, saya bukan sol tol tol Taliha. Faem, nah jadi ingat jadi jangan sampai nama itu membawa nama yang tidak baik. Faem, kelakuan yang tidak baik karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadal isim ayakuna musamma. Hampir saja setiap nama itu memberi pengaruh kepada yang diberi nama. Faem, namanya segab nggak mau kalah harus di atas dia. Faem, namanya Muhammad harus dia itu. Baik ahlaknya. Pengen dia dekat kepada Nabi Muhammad. Jadi, nanti kau punya anak. Semua anaknya kasih nama Muhammad. Kenapa tidak ada satu nama Muhammad pun di satu tempat. Kecuali pasti diberkati. Jadi kasih nama Muhammad. Muhammad. Masalahnya nanti tambah hari. Tambah dekat dengan akhir zaman. Yang keluar banyak perempuan. Bukan laki-laki. Jadi tidak ada Muhammadah. Jadi Muhammad adanya gitu ya. Nah, jadi jangan pas ada perempuan Muhammad enggak, kalau perempuan itu Mahmudah gitu Atau Hamidah itu bisa. Pem, ha, coba lihat nih sini. Siapa bilang kalau agama itu mengajarkan bahwasanya suami terus yang diurus? Nih lihat nih, yang pertama diurus siapa? Ya, suami dulu. Jadi sebelum suami itu menuntut hak istrinya, coba lihat bagaimana Allah menekankan hak-hak kewajiban -hak seorang istri terhadap suaminya. Di mana Allah taala firman? Fi surat nisa wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah mereka itu dengan kebaikan. Faim? Gaulilah mereka itu dengan kebaikan. Ini adalah sebuah kata-kata yang sedikit simpel, Tapi artinya sangat padat. Sangat luas. Jadi, hendaknya kalian itu menggauli mereka. Para istri kalian itu dengan kebaikan. Ma'ruf itu tidak ada batasnya. Segala macam ada batasnya. Tapi kebaikan tidak ada batasnya. Kebaikan itu berupa-rupa. Jadi, sebagaimana dikatakan oleh pepatah. Banyak jalan menuju. Tapi kita katakan. Banyak jalan menuju kebaik kebaikan. Jadi, apapun. Yang menyenangkan orang itu baik. Yang membantu orang itu baik. Yang sifatnya itu ibadah itu baik. Nah, jadi... Yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita itu adalah keluarga kita. Ingatkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam madakan dinarun amfaktahu fi sabilillah wa dinarun amfaktahu fi ikir raqabah wa dinarun amfaktahu fi fi ahlik qall allazi a'dhamha ajran allazi amfaktahu li ahlik. Satu dinar engkau infakkan untuk sabilillah. Satu dinar engkau infakkan untuk, untuk memerdekakan seorang budak. Satu dinar yang kau berikan kepada keluarga kamu. Yang paling besar pahalanya adalah yang kau berikan kepada keluarga kamu. Kenapa? <tuh> orang yang melewati batas sodakwa itu adalah seperti orang yang mencegahnya. Jadi artinya kalau kita mempunyai kebaikan. Sebagaimana disabdakan dalam hadis Nabi SAW. Iza u'tiya ahadun bi khairin fal yabda' binafsih summa bi ahlih summa bil agrab fal agrab jika kalian itu diberikan suatu kebaikan maka hendaknya dimulai dengan dirinya sendiri jangan mendahulukan orang lain untuk urusan akhirat kita tapi urusan dunia kita enggak jadi masalah tapi urusan kebaikan urusan ibadah tidak ada yang lebih baik daripada urusan akhirat itu enggak ada Sampai-sampai Nabi sama ada dua rokaat sebelum salat subuh yang kita laksanakan biasa itu, itu lebih afdol daripada dunia dan segala macam isinya. Nah makanya nanti kan mujahadah kita dua minggu yang akan datang kita akan melaksanakan goblia, bakdia yang muakkadah maupun yang gairuh. Nanti kita akan talkin kepada kalian semuanya janji kita ikrar kita kepada. Hm. Nah jadi seperti itu. Kita mulai dengan diri kita sendiri. Artinya apa? Ada soft depan kosong, ada kesempatan dia itu maju, tapi disuruh orang lain. Ngapain? Biarkan kita yang maju. Kecuali kalau sompama itu guru kamu, orang tua kamu, yang harusnya dikedepankan, enggak jadi masalah. Nah, tapi kalau sompama ada kesempatan kita berbuat baik, jangan diberikan pada orang lain. Biarkan kita dahulu, baru kita aja yang lainnya. Mem. Ya, jadi ada orang mau bangun malam. Ada orang mau bangun malam. Saya mau bangun malam. Misalnya. Saya bangunin ya? Enggak ah. Paham, padahal diseni dibangunin tapi enggak mau dibangunin itu salah. Jadi bukan pelit hanya dalam dunia saja, sampai akhirnya pun pelit itu luar biasa itu namanya. <guruh> bukan seperti itu, artinya kamu bangun malam dulu, setelah kamu bangun malam bangunin dia. Fem, jangan, enggak, anak-anak mau bangun malam, kenapa? Temanku minta dibangunin, nanti kalau aku bangun, dia akhirnya harus aku bangunin deh. Nah, itu luar biasa itu namanya. Itu namanya syarunas itu namanya. Untuk dirinya da, enggak mengharapkan kebaikan, untuk orang lain juga tidak mengharapkan kebaikan. Ayam na'adhu billah, kalau punya sifat yang semacam itu, jangan ya. Eh. Jadi kita harus itu, kita harus menyambung kebaikan untuk diri kita dan juga menyambung kebaikan untuk orang lain. Oleh karena karenanya Nabi Allah SAW bersabda, layuk minuhadukum hatayuhib bali ahihi mayuhib bu. Tidak beriman salah satu dari kalian sehingga dia itu menyukai, menyenangi untuk saudaranya seperti yang dia senangi untuk dirinya sendiri. Jadi, seperti itu. Ay bil adli fil mabit wa nafaka wa bil ijmal fil gaul. Itu melaksanakan keadilan. Dalam menginap, dalam memberi nafkah kepada istri, kepada anak. Harus adil. Wa bil ijmal fil gaul. Dan memperbagus di dalam perkataan. Kadang-kadang orang itu baik budi pekertinya. Baik perasa katanya, jadi apa kata-katanya lembut kepada orang lain. Tapi kepada istri, bentak-bentak. Kepada anak, bentak-bentak. Nah, itu tidak baik. Gitu. Itu tanda orang ber, bukan beriman. Tapi lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Semua keinginan kita dalam kaitan apapun kecuali pasti ada dalam diri, sendiri, dalam diri Rasulullah SAW. Siapapun kita. Ingin mau jadi apa saja, itu di dalam diri Nabi pasti ada tauladan Makanya Allah Taala firman dalam Quran, "Dakwahkan lalu kumfi Rasulillahi waswatun." Siapa di antara kita yang lebih baik daripada Nabi? Nggak ada. Bahkan kita lihatkan seorang Habib kebanggaan Nabi Muhammad SAW, salah satu cucu Nabi yang sangat dibanggakan. Beliau bernama Al Habib Hamid bin Umar Al bin Hamid. Yang dikatakan oleh Labib Ali Hafshi dalam Kitab Kenudzul Saadah. Setiap orang yang masuk ke Masjid Ba'alawi. Yang ada di Tarim. Semoga kita termasuk yang masuk ke dalamnya. Maka orang itu akan mendapatkan kemuliaan dengan masuknya ke dalam Masjid Ba'alawi. Merupakan sebuah kemuliaan. Masuk ke dalam Masjid Ba'alawi itu merupakan sebuah kemuliaan. Kenapa? Masjid Ba'alawi itu dipenuhi dengan arwah solihin. Dipenuhi dengan Asharus Solihin. Itu Masjid Ba'alawi. Tetapi, kata Habib Ali Habsi, ada satu orang yang bukan dia yang mendapatkan kemuliaan dengan Masjid balawi, ba tapi Masjid Ba'alawi mendapatkan kemuliaan dengan dirinya. Siapa dia? Habib Hamid bin Umar bin Hamid. Dia adalah seorang imam masjid daripada Masjid balawi. Ba Kenapa dia mendapatkan maqam yang sangat tinggi itu? Karena dia itu baik kepada keluarganya. Dan kenapa yang namanya Masjid Baalawi merasa mulia dengan adanya dengan masuknya Al Habib Hamid bin Umar itu? Karena suatu waktu beliau melaksanakan ibadah Haji dan berkesempatan berziarah kepada datuknya Nabi Muhammad SAW. Maka di saat dia berziarah, karena badannya itu kecil kan? Jadi mau di depan itu gak bisa terdorong Terdorong, terdorong Nanti kalau orang itu pernah umrah pasti tahu Pengalaman gimana Orang kan pasti terdorong, terdorong. Apalagi sekarang ada polisinya Suruh lewat-lewat terus gitu. Saya Sehingga tadinya dia itu mau di depan Karena sunahnya kita yang paling depan gitu. Karena apa? Paling dekat pada nabi Paling dilihat oleh nabi Akhirnya Dia mundur, mundur, mundur Bukan mundurnya bukan mau sendiri Tapi terpaksa Didorong-dorong orang sampai mundur-mundur sampai belakang sana. Tapi subhanallah lihat bagaimana. Yang ambil pelajaran dari cerita ini. Kalau Allah ingin mendapatkan memberikan kemuliaan. Tidak ada satu orang pun yang bisa mencegahnya. Berapa banyak yang kita lihat teman kita. Dia orang biasa. Sekarang jadi orang kaya. Dia dulunya biasa-biasa saja belajarnya. Tapi sekarang dia punya pesantren. Dia dihormati orang. Dia jadi da'i. Itu siapa yang memberikan kemuliaan? Allah. Tidak lain kecuali Allah, sehingga Subhanallah ketika beliau sedang dari jauh berjarak pada tuhannya tiba-tiba yang menjaga makamnya Nabi Muhammad SAW berteriak dan mengumumkan siapakah di antara kalian yang bernama Al Habib Hamid bin Umar al-Bin Hamid? Siapakah di antara kalian yang bernama Habib Hamid bin Umar bin Hamid? Ketika dia mendengar gelaku, kemarilah. Datukmu ingin bertemu denganmu. Nah. Begitu dia mendekat kepada makamnya Nabi. Tiba-tiba Nabi mengeluarkan tangannya. dia ambil tangannya, diciumnya. Nah. Diminta oleh Nabi. Diberikan kemuliaan oleh Nabi. Bukan dia minta, tapi Nabi yang meminta. Berbeda yang terjadi kepada Serina Ahmad Ar-Rifa'i. Serina Ahmad Ar-Rifa'i. Beliau adalah cucu Nabi juga. Dari bangsa Ar-Rifa'i dari keturunan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau ketika melaksanakan ibadah haji untuk pertama kalinya, ikut bersamanya sekitar 60.000 pencintanya dari kota Baghdad. Tahu bahawa Sayyid Ahmad Rifai mau berangkat melaksanakan ibadah haji, maka berangkat semua 60.000 ini bersama rombongan Sayyid Ahmad Rifai. Sayyid Ahmad Rifai Ketika dia itu menaiki, kuda, menaiki kudanya sampai ke Madinah dari Bagdad sampai ke Madinah itu sudah menghabiskan sebanyak 8 kuda semuanya mati. Kenapa demikian? Dari saking kuatnya hal yang didapatkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebanyak dalam Al Quran sebutkan kepada Nabi Inna anzalna ilaika gaulan tagila. Jadi kami turunkan kepada kalian itu adalah suatu perkataan yang sangat berat. Nah, ini. Sehingga kata disebutkan dalam hadis Bukhari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, maka yang namanya jidatnya itu penuh dengan butiran-butiran ke keringat. Nah, sehingga beliau seperti itu. Mati lagi, ganti lagi sama tukang untanya atau tukang kudanya. Mati lagi terus sampai delapan. Nah, akhirnya kata Ahmad Rafai kamu mau bayar satu persatu langsung aku bayar. Atau nanti ketika aku di Madinah aku dapat berapa itu buat kamu. Katanya tukang untanya itu. Biar apa yang kamu dapatkan nanti di Madinah itu adalah milikku. Sehingga pada waktu dia berziarah kepada Nabi. Setiap satu tempat dari kaki dihargai dengan satu dinar. Jadi satu dinar kalau sebuah 60 ribu berapa? 60 ribu dinar. Semua dimasukkan, diberikan kepada si Ahmad Rifai, si Ahmad Rifai berikan kepada dia. Langsung dia pulang dalam keadaan tajir. Tadinya miskin, tajir akhirnya. Gitu. Yang tadinya bagian bawa kuda, nah akhirnya dia itu yang bagian membeli kuda. Fem dari saking kayanya dia. Nah, sehingga pada saat dia itu berziarah kepada datuknya Nabi Muhammad SAW, di saat itulah beliau itu melantunkan syairnya yang sangat terkenal. Di mana beliau itu berkata dalam syairnya tersebut fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul ardu anni wa hiya naibati ketika aku jauh wahai nabi maka ruhku yang aku, yang aku utus ke tempat ini untuk mencium busaramu sebagai ganti daripada diriku wal an nawbatul asbahi qad hadarat sekarang orangnya sendiri yang datang di depanmu Famdot yadaiha keithah dobihi syafati. Keluarkan tanganmu supaya kedua bibirku itu merasa beruntung dengan kecupnya. Begitu dia ucapkan, begitu langsung keluar tangannya Nabi saw. Dipegang tangannya, dikecupnya di depan 60 ribu orang semuanya melihat itu. Semuanya melihat kepada tangan Nabi saw. Sehingga ini dikatakan karomah mutawatirah. Orang kalau sampai mengingkari karomah semacam ini, berarti dia itu keluar daripada Islam. Karena bakar roma itu mansus. Bil-Quran, mansus. Bil-hadis. Jadi ada nasnya. Dalam Al-Quran ada. Dalam hadis juga ada. Dalam hadis Nabi Alaihi Wasallam bercerita tentang seorang yang soleh bernama Jurej. Sehingga seorang anak kecil bisa berbicara untuk menyelamatkan dirinya. Ya kan? Dan juga di dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Kahfi. Siapa surat Al-Kahfi itu? Ada enam pemuda. Ada yang tujuh pemuda. Ada yang lima pemuda. Yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang soleh lari dari fitnah sampai dia masuk ke dalam gua itu. Maksudnya untuk beribadah di sana, ngatunya ketiduran, tidurnya pun ibadah akhirnya. Dan tidurnya nggak tanggung-tanggung sampai 309 tahun kalau pakai masehi. Jadi kalau pakai pakai apa hijriah 309 tahun kalau pakai masehi itu 300 tahun. Jadi 300 tahun itu tidur. Coba kamu tidur selama seminggu, bisa gak? Jadi gak mungkin ada orang tidur sampai 309 tahun itu kecuali karena karomah. Mereka bukan nabi. Mereka orang-orang soleh saja. Kok bisa orang tidur itu sampai 300 tahun lebih dari 1 tahun itu kan mujizah. Harusnya kan mujizah. Sesuatu yang tidak masuk akal gitu. Gak mungkin ada orang tidur. Kalau ada orang tidur sampai sebulan itu namanya bukan tidur, koma itu. <tuh> Udah mau mati gitu em ada orang tidur 3 hari aja udah kecapean betul, nggak mungkin bisa tidur 3 hari kecuali minum obat tidur dulu gitu, em bahkan kalau lebih dosisnya akhirnya tidur terusan, nggak bangun bangun lagi gitu, em nah, nah, jadi nah makanya kalau lihat kalau mau minum pil itu lihat-lihat dulu kalau minum pil itu pakai nglihat yang khusyuk karena bisa jadi pil yang dimasukkan salah. Bisa jadi yang diminum juga salah. Ada kan. Banyak terjadi itu. Ada orang mau minum pil. Dia lagi ngomong. Gak husuk gitu. Sampai minum pil diambil. Minum. Gak begon. Gak pengharum. Sangatnya air. Lihat dulu. Gitu. Ada lagi dari sangking hausnya diminum gini. Kok ada yang gerak-gerak gitu. Eh gak ada cecaknya. Makanya jangan suka nyoh kokop atau nyokop itu namanya, fem, Jadi kalau minum pakai gel, belas. Jangan pakai langsung begitu aja gitulah. Kita nggak tahu di dalamnya ada apanya di situ gitu. Loh. Nah jadi, nah itu. Jadi kalau Sayyidina Ahmad Rifa'i itu meminta hotep dia, tapi kalau Sayyidina Hamid bin Umar itu maktab, fem. Jadi kalau mereka para Zuriyah dari keluarga Bani Hasan dia bangga dengan Sayyid Ahmad Rifai. Kalau kita bangga dengan Sayyid Al-Habib Hamid bin Umar bin Hamid. Karena dia maktub sedangkan dia khatib. Kalau mereka bangga dengan Sayyid Abdul Gadar Jalani. Kita bangga dengan Sayyid Abdul Gadar Yang dikatakan. Bidayat Sayyid Abdul Qadir Jalani. Jadi permulaan Sayyid Abdul Gadar Itu adalah akhir puncak daripada Sayyid Abdul Gadar Jalani. Faham? Jadi semua itu kenapa demikian ya? Karena usahanya mereka. Tidak Tidak ada warisan. Dia jadi wali. Kok bisa? Iya, warisan dari orang tuanya. Kalau begitu, kalau diwariskan, ah, berarti ada dong yang dijual di Indomaret atau Alfamaret gitu. <laughs> Karena diwarisi. Gitu. Jadi tidak ada. Eh? Jadi namanya warisan itu tidak ada. Wali warisan. Walinya dia itu warisan. Tidak ada wali warisan itu. Rumahnya itu warisan. Iya. Hartanya itu dapat warisan. Iya. Tapi kalau walinya warisan itu tidak ada wali warisan. Wali itu dari dirinya sendiri dan juga dari Allah taala. Oleh karenanya kata syek katanya, katanya Lahbi Abdullah bin Al-Wal Haddad, kalau seumpama ada seseorang yang berada di atas loteng misalnya, dia itu mau melempar songkok. Paham, songkok. Sementara kamu di bawah ingin mengepaskan songkoknya supaya tepat di kepala, bisa enggak? Enggak bisa susah. Paham, enggak bisa semacam itu. Nah, kecuali kalau songkoknya seperti ember. <laughs> Ember besar itu bisa dipasangkan itu masuk gitu. atau tempat sampah yang besar itu bisa. Tapi kalau kayak begini gimana mau bisa? Kecuali kalau dikasih benang, dipasangkan, ayo paskan, paskan, ah pas sudah ya, ya tak lepas saya benangnya ya kita bisa. Tapi kalau dilepas gitu dilempar begitu, nah, kecuali kalau yang lempar itu orang wali juga, ah itu jadi dikecualikan kalau Allah berkehendak. Lain lagi, seperti masjid yang dibangun oleh Habib Umar Mahdor sekarang ini. Yang menaranya itu tinggi, yang menjadi sebuah ikon daripada negara Yaman, Hadramut, Femme. itu adalah sebuah kebanggaan bagi warga Hadramut. Kenapa demikian? Karena yang namanya menara tersebut itu nggak pakai cor-coran, nggak pakai besi, tapi Subhanallah tetap masih menjulang tinggi. Nggak pakai besi itu, nggak pakai cor-coran, kok bisa menjulang tinggi? Bahkan pada waktu itu pun. Tukangnya itu matang begini pada Syekh Umar Mohdor. Gali, ya, Habib Umar Mohdor. Gak mungkin ini. Bisa seperti ini. Dalam keadaan tinggi yang semacam ini. Gak mungkin. Kalau bisa. Kalau kamu gak percaya sudah ambil nih. Ini gelas ini ambil. Bawa ke atas. Nanti dari atas kamu lemparkan. Kalau ada yang tumpah sedikit berarti bangunan ini gak bisa terlaksana. Tapi kalau gak ada yang tumpah berarti bisa. Naik ke atas sana. Sampai puncaknya dilempar itu gelas itu. Sampai ke bawah gak tumpah sedikit pun. Ya lain Siapa yang ngomong? <laughs> Hey, Muhammad Mohdor nah, Jadi kalau Muhammad Mohdor Yang dikatakan yang punya anak yang bernama Hababa Aisyah Jadi seorang wanita yang soliha Kenapa dikatakan wanita soliha itu selalu Tampaknya itu dari keluarga yang soleh hey, Kamu jadi yang soliha Dan harus dapat keluarga yang soleh Orang tua kamu soleh Ibu kamu soliha Saudara kamu para solihin Kamu jadi soliha Bapak kamu maling Hei Misalnya B Bukan bapak-bapaknya -bapak. Maling Ibunya tukang ember Mem. Saudaranya tukang narkoba Kamu sendiri gimana? Nah, Udah gak bisa dibayangkan dah Mem. Makanya kan diberantakan Cari pasangan itu Dari keluarga yang Baik, lihat dulu nasabnya Siapa ayahnya? Ayatnya siapa? Tukar judi ya. Alafu deh. Walaupun cantiknya bagaimanapun ala alafu. Kenapa? Bukan kecantikan yang saya cari. Tapi kecintaan kecantikan rohani dan jasmani serta kecantikan hatinya yang aku cari. Nanti ya. dan itu nggak mungkin kita cari itu dapatkan di mana mana enggak. Seperti kalau pohon mangga yang jatuh di bawahnya juga. Mangga nggak ada pohon mangga yang jatuh buahnya kok duren ya kita? <laughs> itu namanya orang dagang duren nggak laku, jadi tinggal di situ. Entah lagi mau datang lagi mau diambil gitu loh. Mana ada pohon pohon mangga keluar duren gitu loh? Jadi yang namanya kucing itu keluarnya nggak ada kucing keluar kambing. Harimau keluar gajah gitu. Ada pernah dengar? Nggak ada. Jadi ikan di laut Gak taunya melahirkan harimau Gimana dia bisa Berenang <laughs> Bisa berenang Gak ya bisa Jadi Kalau pangkalnya itu bagus Buahnya bagus, pohonnya itu bagus Tunasnya itu bagus Maka buahnya juga bagus Oleh karenanya ada perkataan yang berkata Maafil abak Fil abna yang ada pada orang tua ada juga pada anak. Nah, jadi cari keluarga yang yang baik. Wajala fi surat al-Baqarah. Walahunna misrul walahunna alal azwat misrul ladillahum alehinna. Dan bagi mereka para istri itu atas para suaminya. Mislul Lati Ilahumalehina seperti yang diwajibkan kepada istri-istri tersebut untuk mereka para suami. Minalhukuk filwujub daripada hak-hak yang diwajibkan. Wasihkohkil mutola bangaliha dan keberhakan mereka untuk menuntut terhadap hak-haknya yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya lah jenis tapi dalam gender atau dalam kesamaan eh, kedudukan laki-laki dan perempuan itu tidak dituntut untuk disamakan itulah jalan Islam jadi nggak usahlah menuntut hak emansipasi nggak usah itu adalah sebuah Kata-kata yang indah untuk didengar, tapi maksudnya sangat jahat, sangat buruk untuk supaya kaum muslimat itu tidak menerima dengan keputusan dan aturan yang ada dalam agama Islam. Itu maksudnya. Sehingga dengan hak emansipasi mereka menuntut. Kalau seumpama seorang suami boleh kawin dengan empat istri, maka perempuan juga boleh kawin dengan empat suami. Itu maksudnya. Akhirnya seperti itu. Kalau seorang suami itu bisa jadi presiden maka istri juga bisa jadi presiden seorang suami itu bisa memimpin istri juga bisa memimpin nah itu maksudnya hak emansipasi kalau sudah ada dua pemimpin dalam rumah tangga maka habis kacau jadinya harus ada satu pemimpin, gak ada dua pemimpin yang ada wakil jadi anak-anaknya dipimpin pemimpinnya suami, wakilnya istri itu yang ada tapi kalau istrinya gak mau nggak, aku gak mau jadi wakil, mau, maunya jadi pemimpin terus yang jadi wakil siapa? Yang dipimpin siapa? Nah habislah. Jadi makanya kan ibaratnya itu sama seperti kalau Tuhan ada dua. Ya hancur alam semesta ini. gitu. Nah, sama juga. Di dalam rumah tangga itu harus ada satu pemimpinnya. Harus ada satu yang ditakuti. Yang, yang namanya direktur itu, itu gak ada. Direktur satu, direktur dua, enggak. Wakil satu, wakil dua ada. Tapi direkturnya tetap satu. Jadi manajernya itu satu. Kecuali kalau manajer dalam bidang ini fulan, manajer dalam bidang ini fulan, nah itu lain lagi. Tapi dalam satu bidang, satu. Gitu. Kau berharap untuk menjadi pemimpin juga, biar sama rata haknya? Hah? Nggak bisa. Tapi lihat coba, walaupun kalian itu sebagai wakil daripada suami kalian... Sebagai yang dipimpin oleh seorang pemimpin, tapi Subhanallah anak-anak kita pun diwajibkan Allah Taala untuk tunduk lebih kepada seorang ibu daripada seorang suami. Nah, itu lihat bagaimana Islam diangkat setinggi tingginya. Molekannya biarkan yang namanya ilmu itu berjalan dulu sebelum akal. Kalau secara akal ya wajarlah, cewa perempuan itu menuntut hak seperti sekarang untuk menentukan anggota legislatif. Maka disyaratkan sekarang setiap partai itu harus mempunyai perwakilan dari wanita sebanyak 30%. Itu dikatakan banyak sudah. Dikatakan banyak menurut kita, laki-laki. Tapi menurut mereka itu sedikit, harusnya 50-50 gitu. Nah terus yang mau masak siapa di rumah? Terus yang mau ngurus anak-anak kita siapa? Sama-sama kerja, suaminya kerja, istrinya kerja. Nah terus anaknya siapa? Sama Sama pembantu. Yang mendidik siapa? Pembantu. Jadi ahlaknya seperti ahlak pembantu akhirnya. Hah. Coba lihat sekarang nih. Nah, coba setiap artis yang masuk menjadi anggota legislatif. Coba lihat. Sedikit dari mereka yang selamat daripada terpaan biduk rumah tangga. Apa sebabnya? Nah, itu. Jadi mentang-mentang dia itu si istrinya. Apalagi si istrinya bisa cari gaji sendiri. Bisa punya gaji sendiri. Apalagi istrinya lebih kaya. Suaminya jadi babu. Ya, tolong ya. Anu suamiku ya. Jangan lupa ya. Mas. Pak. Jangan lupa ya dijemput ya anakku ya. Di sekolah. Ya Allah. Suaminya jadi babunya akhirnya. Itu urusan istri. Malah suaminya yang jadi. Nah, itu lihat coba di pabrik-pabrik itu. Istrinya yang kerja di pabrik. Sementara suaminya nunggu. Jam lima nunggu. Pakai motor Mau jemput istrinya. <guluh> Siap. Udah itu bukan cuma nunggu saja. Pakai gendongan si suami. Itu bawa anaknya gendong. <guluh> nah ini akibatnya. Nanti kalau sudah pulang ke rumah. Si suaminya mau tidur. Hanya bilang jangan tidur dulu. Aku pun capek. Aku kerja Biarkan aku yang tidur dulu. ah Timbul dah cekcokan. Hem, jadi si istri capek kerja seharian penuh, anaknya nangis, eh eh bangun tu anakmu nangis, suaminya dibangunin. <laughs> ya terjadi seperti itu. Lo kamu lo yang bikinin, lo aku kan capek cari cari uang seharian. Ah, udah tu ada kebutuhan, mau mau apa, mau beli sesuatu daripada keperluan rumah tangga, hanya diambil uangnya istri. Kebanyakan itu yang abis mana kebutuhannya segitu. Kan aku yang mencari harta, ah, kan. Aku yang bekerja. Jadi timbul akhirnya semacam itu. Jadi biarkan kamu itu dimuliakan di dalam Islam. Saya bekerjaan kamu itu di rumah. Dan kerjaan di rumah itu bukan kerjaan yang tidak bagus. Kerjaan yang baik itu adalah sebuah uh, tanda bahwa saya suaminya itu adalah seorang suami yang bertanggung jawab. Nggak mau suami, istrinya itu bekerja. Nggak, nggak mau. Biarkan kamu itu duduk bagaikan ratu. Aku yang mencarikan uang untukmu. Nah, itu... Nah kalau sudah semacam itu jadinya bagus anaknya terdidik rapi belajarnya rapi solatnya rapi kalau kalau semua kerja dia dari pagi kan sampai paling nggak jam 4 sore kan berarti tuhurnya siapa yang nyuruh anak anaknya anaknya solat asalnya siapa yang nyuruh anak anaknya solat nggak ada mau pakai CCTV mau pakai telepon dan sebagainya nah, akhirnya buatnya oh ya sudah sudah solat artinya abdes disuruh nggak mau depara dimarahi sama majikannya bilang ia udah sholat gitu padahal belum nah, jadi akibatnya itu sangat banyak sangat fatal akhirnya belum lagi perempuan itu kan akalnya itu di bawah laki-laki perempuan mana saja sebagai istri orang maupun sebagai seorang yang masih single kalau sudah kena tipuan berupa rayuan berupa hadiah berupa perhatian ya pasti senang dong Suaminya jelek di rumah. Tiba-tiba teman kantornya ganteng. Terus suatu waktu, suatu hari dia bilang begini. Kamu kok kelihatan nggak? Susi sakit, ah? Saya belikan obat ya. Baik, itu sesuatu yang biasa saja. Tapi pengaruhnya pada perempuan besar sekali. Masa sih aku berpuluh-puluh tahun tinggal sama suamiku? Nggak pernah suamiku mengatakan begini, sangat seperti orang ini. Nah, coba pai baik dia tiba lah. Oh, kayaknya ini ini baik, ini baik, ini baik. Akhirnya dia terjeblos masuk berselingkuh dengan laki-laki itu. Kau sudah berselingkuh, apa yang terjadi? Bagaimana kalau seumpama mereka itu mendengar hadis Nabi yang berkaitan dengan orang yang berselingkuh itu? Kata Nabi SAW. "Man zinaa bi muzawwajatin aw zanat bi muzawjin fa 'alaihima nisfu 'adzabi hadhil ummah." Barang siapa yang berselingkuh Dengan seorang suami yang sudah punya istri. Atau istri yang sudah bersuamikan. Maka atas keduanya akan dilimpahkan oleh Allah. Separuh daripada azab umat ini semuanya. Jadi separuh yang akan didapatkan oleh umat ini. Akan diberikan pada orang dua ini. Kemudian yang tidak cukup lagi itu. Ditambah lagi Nabi Muhammad SAW. Pasangannya itu akan diberikan kekuasaan sebebas-bebasnya untuk mengambil sebanyak-banyaknya daripada kebaikan pasangannya yang selingkuh itu. Lalu kata Nabi, apakah mungkin orang yang dikhianati dengan berselingkuh semacam itu, kemudian akan menyisakan satu kebaikan pun? Niscaya? Tidak jawabannya. Dihabiskan semua kebaikannya. Nah, itu yang terjadi. Kenikbatannya cuma setengah jam. Kenikmatannya cuma beberapa menit saja Tapi penyesalannya sampai di akhirat nanti billah. Apa sebabnya? Nggak ikuti aturan Islam Nih, Meremehkan namanya fitnah Jangan jangan remehkan Jadi sesuatu yang dilarang oleh agama itu Pasti ada konsekuensinya Pasti ada hal-hal yang negatif Di balik itu Jangan ikuti. Kamu pakai pakaian yang seksi Nggak boleh Nabi Muhammad SAW mengatakan Sinfa niman ahlinar lam arohum abadu. Ada dua orang, dua golongan daripada penghuni neraka. Jelas penghuni neraka kata Nabi Muhammad saw. Tapi aku belum lihat sekarang ini. Gau mun sautun ka aznabil bagar yadribu nabi hanas. Satu golongan orang-orang yang membawa selalu pecut untuk memecut orang-orang. Siapa mereka mandor-mandor itu yang yang kerja itu seperti sekarang kemarin itu ketahuan kan perbudakan yang terjadi di zaman akhir Fem, jadi terjata kan di zaman sekarang ada perbudakan juga di mana para pekerja Fem, dari sebuah pabrik e, apa daur ulang Fem, di Bekasi itu adanya itu yang kerja di pabrik itu itu disekap tidak boleh keluar fem makan dibatasi kumpul di satu, satu ruangan yang sangat sempit fem jadi ketika seorang eh, apa, operator itu masuk ke dalamnya itu jadi sangat pengap bau jadi situ ada WC-nya juga tempat tidurnya juga semuanya situ dipaksa untuk kerja fem sehingga ada satu orang yang lari berhasil kemudian laporkan pada polisi nah jadi zaman sekarang sudah ada yang semacam itu <tuh> fem diperbudak gitu Kenapa demikian? Nah, karena gak ikuti aturan Islam Jadi jangan jangan sampai kamu mengatakan uh, Kenapa sih Islam itu mengajarkan kita itu Untuk berpakaian dengan pakaian yang gombrong Kalau keluar rumah Supaya kamu tidak menjadi sebab fitna ya. Itu maksudnya Supaya gak dilihat orang dengan penglihatan yang syah ya. Emang mau tah? Ha? Dilihat dengan syahwat itu? Ya. Senang Kalau orang itu senang kepada diri kamu pada badan kamu ya. Kepada keelokan tubuh kamu Nah, enggak, senang gitu, kamu menjadi dosa juga, makanya kata Rasulullah Sallam, jadi setiap orang itu mendapatkan bagian dari zina, zinahnya, jadi mata itu zinahnya dengan penglihatan, telinga itu zinahnya dengan pendengaran, tangan itu zinahnya dengan sentuhan, kaki zinahnya dengan melang, melangkah, kemudian kemaluan itu, fem melaksanakan zina yang akbar itu atau tidak. Jadi semua itu ada andilnya. Jadi semua ada bagian-bagiannya. Oleh karena jadi hati-hati ya. Sesuatu yang dilarang oleh agama berarti sesuatu itu tidak baik. Jadi jangan sampai dilaksanakan. Segala sesuatu, segala sesuatu itu harus pada batasnya masing-masing. Ya, jadi kalau sudah pada batas yang masing-masing, maka pasti dia itu akan mendapatkan kenikmatan, keamanan, kebahagiaan, kesentosaan di dunia sampai di akhirat. Nah, jadi janganlah katanya di sini, levi al jenis, jangan pernah ada tuntutan untuk menuntut hak emansipasi. Fem, jangan, jangan ada. Tapi kita itu sudah dimuliakan dibandingkan dengan perempuan-perempuan di zaman jahiliyah jauh sekarang. Zaman Cahili itu, kalau ada perempuan lagi haid, itu tidak boleh dalam rumah. Kenapa? Bawa apes katanya. Terus di mana? Di kandang kuda sana. <laughs> Coba dibaca di sejarah. Tidak ada perempuan itu berhak. Perempuan berhak berbicara. Mengangkat suara. Tidak ada. Kalau ada perempuan semacam itu, diazabnya, disiksanya. Itu terjadi di zaman dulu. Sehingga satu orang itu punya 16 istri. Bahkan banyak yang tidak mau terikat dengan perkawinan kalau mereka itu mau kawin maka tinggal taruh bendera di depan rumahnya nah berarti lagi kosong free silahkan masuk gitu loh mem itu perempuan dulu mem jadi mereka kalau sudah suaminya meninggal jadi warisan buat anak-anaknya ibunya jadi warisan buat anak-anaknya mem itu perempuan jadi sangat hina jadi enggak enggak enggak kemudian datang kemudian Islam Nabi diberikan anak-anak perempuan -anak dihormati oleh Nabi. Beda sama orang-orang jahiliyah, punya anak perempuan dibunuh hidup-hidup, tapi oleh Nabi dihormati, dimuliakan oleh Nabi. kemudian Nabi mengangkat derajatnya para wanita itu, ma'akramu illa karim wa ma hanahunna illa laim. Tidak ada seorang pun yang memuliakan para wanita kecuali dia itu adalah orang mulia sisi Allah dan tidak ada seorang pun yang menghinakan seorang wanita kecuali orang itu adalah orang yang hina diri sisi Allah. Wallah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin wasalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa shobbihi ajmain. Gel malifu hafizahullah amin. Amin. kemana kemarin? Hah? Gale? Ya. Gale Amirul Mukminin Al Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Berkata Al Imam Ali bin Abi Thalib semoga Allah memuliakan wajahnya. Al ilmu khairum minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada har harta. Kenapa demikian? Beliau memberikan alasan. <tuh> Mari kita lihat. Lalu kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Benarkah apa yang dikatakannya? Benarkah ungkapannya? Nah, supaya kita tidak tertipu. <tuh> Jangan kamu tertipu di dalam sisi Allah. Allah itu selalu memerintahkan dengan kebaikan. Jangan tertipu dalam kemaksiatan. Jangan tertipu di balik hawa nafsu. Jangan tertipu di balik dunia itu. Itu maksudnya gitu. Wala taghurrnakal hayatud dunya walayghurrannaka billahil gharur jangan sampai kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Memang sih kalau seumpama kita lihat sekarang ini yang namanya orang yang punya dunia dihormat yang enggak punya dunia tidak dihormat Yang namanya punya dunia bahagia, yang enggak punya dunia seakan-akan enggak bahagia padahal bukan ukuran kan? Berapa banyak orang yang kaya tapi dia mengidap penyakit-penyakit yang berat. Mau kamu kaya tapi kankeran. Ha? Kaya tapi stroke. Kaya tapi minum obat 11 macam. Eh jelas. Yang paling banyak obatnya siapa? Orang kaya. Orang miskin enggak minum obat gitu. Obatnya paling gua pusing minum obat drac kalau panuan pakai kalpanak sudah. Itu mereka orang, -orang miskin itu enggak punya itu. Oh orang kaya itu minumnya itu dijaga. Kalau minumnya itu harus aqua. Kalau minum sembarang air ledeng enggak mau kita. Air ledeng air pet diminum gitu. Kadang-kadang siang-siang mulut kita dicocok gitu, di, apa di petnya gitu, enggak tahu padahal banyak semutnya gitu gitu. Eh, <tuh>. tapi subhanallah, enak enak aja, enggak sakit nih apa kan? Sakit perutnya. Sakit. Nah, makanya kalau ada orang tua kamu datang, suruh masuk kamar mandi, suruh minum air kamar mandi tuh. Kenapa? Barokah. Barokah itu air yang dikamah mandi itu luar biasa barokahnya Bayangkan. Yang minum siapa? Para kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Yang selalu menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. mujarab ya? Eh? mujarab Kalau kamu ada orang yang sakit. Keluarga kamu ambil. Dari anak keadaan mandi itu. Faham? Dari air wudhu kamu di situ. Yang bersih. Kasihkan. mujarab Ingat tidak? Faham? Ada satu orang. Yang uh, wali Allah. Ketika dia itu masuk ke dalam suatu masjid. Maka di situ dia melihat air yang digunakan oleh orang-orang di masjid itu. Banyak yang bercampur dengan kotoran. Fahim? Jadi ternyata sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW. Air wudu itu ketika kita masukkan ke wajah. Semua dosa yang ada di wajah itu menggeluntur. Jadi e, luntur. Nah lunturnya dosa itu berupa kotoran. Karena dosa itu. Tampaknya itu sebuah kotoran, sebuah noda gitu. Sehingga orang itu nggak mau makainya, jijik dia makainya. Fem. Akhirnya dia masuk ke dalam sebuah pesantren. Jadi, ketika dia masuk ke sebuah pesantren, sebuah dia melihat airnya itu jernih, bercahaya, gelap-gelap gitu. Fem, luar biasa kan? Padahal kotor. Gitu. Nah, jadi makanya, bukan semua yang kotor itu nggak baik, bukan semua yang bersih baik, bukan semua yang bau itu nggak baik. Bukan semua yang enggak bau baik. Pernah suatu waktu Habib Hussein Haddad ini, Allah arhamu rahimatallabbaror. Pem, dia itu datang ke Sumenep. Di Sumenep itu ada seorang Habib majrub. Namanya Habib Hussein apa Habib Ali Al-Khairit itu. Pem, dia enggak pernah mandi. Enggak pernah mandi. Pem, jadi kalau sudah malam enggak tidur. Kayak orang stres gitu. Kayak orang gila. Tapi enggak ganggu orang, enggak ganggu orang. Tapi dia nggak mau mandi. Bajunya itu hajar berbulan-bulan. Sehingga waktu datang Habib Hussein, keluarganya datang, minta air supaya berubah ini Habib ni. Akhirnya katanya Habib Hussein ambil bajunya bawa ke sini. Bajunya ambil bawa ke sini. Apa Habib? Bajunya. Aduh, Habib. Bajunya ini bau beb, gitu ya. Ini udah nggak ganti berbulan-bulan. Ambil nggak apa-apa. Kalau mau diobati, marah saya mengobati kalau nggak ada orangnya bilang gitu. Ya udah paling nggak baju yang ber yang apa yang bersambo dengan keringatnya. Udah akhirnya dia lagi tidur itu, lagi tidur pencet hidungnya, kemudian dicopot itu masuk ke plastik berlapis-lapis dari saking. Nah ini kan berbulan-bulan. Nggak usah habib ini berbulan-bulan. Kamu saja tiga hari gimana? Hah. <laughs> eh, nah, kadang-kadang kalau ngajar faraidh itu kalau jam keempat 4 enggak tak suruh berdiri ya ustaz itu. Takutnya wes-wes-wes tadi nyebar itu. <laughs> eh, nah. jadi makanya hati-hati ya. Ingat kata Imam Syafi'i, "Wa la turilil fa inna syamata tal'ada ta balau." Jangan kamu tampakkan sedikit pun daripada Aib kamu, celah kamu, karena taunya musuh kamu terhadap aib-aib kamu itu menjadi sebuah balak buat kamu. Jangan yang ditampakkan. Sedikit pun kekurangan. Artinya apa? Kalau ngopil di depan orang. Mem, kalau mau buang ngopil di bawah bangku itu, lihat-lihat dulu. Mem, lihat sekitar sahabat, kanan kamu, kiri kamu, belakang kamu. Jadi dari dari jauh gitu. Karena orang kebanyakan ngopil, ngopil, ngopil, ngopil. udah dapat lihat orang nggak ada orang tak masuk bawa jadi korban itu bawa bangku akhirnya gitu. Jadi kalau membalik bangku itu takutnya upilnya banyak di situ gitu. Tapi sekali lagi kalau bangkunya bangku pondok, insya Allah barokah nggak apa-apa. gitu. Eh, semua yang berkaitan sama anak pondok baro, barokah, barokah. Terus akhirnya akhirnya apa setelahnya? Hah? Akhirnya dibawa. Sudah dibungkus berlapis-lapis ini, sampai kayak bola gitu bungkus. Dibawa dari jauh, Abu Usain mengatakan, ah, siapa yang datang itu?" Sampai dia itu tahu gitu, siapa yang datang itu Abu Usain juga. "Terus siapa yang datang? Gal pulang. dia yang bawa baju itu. Cepat-cepat bawa sini bajunya itu." Baju itu dibawa Abu Usain di Sobek itu plastiknya langsung diciumnya sama dia. "Ini yang dikatakan kamu itu bau? Ini sangat harum, lebih harum daripada musik." Nah, ini loh. Fahim, ini yang pakai pakaian ini, Habib ini, bukan gila. Tapi ini adalah seorang wali Allah. Nah, itu masalahnya. gitu Jadi, bukan tentu yang bau itu, enggak baik. Ada bau yang enggak baik. Ayah, bau tapi baik, gitu. <guluh> nah, cuma karena kamu, kita yang banyak dosanya, akhirnya ngelihat itu, ciumnya itu seperti bau. Orang yang dekat pada Allah Ta'ala ciumnya itu enggak bau. Nah, sama seperti orang yang bersih, necis. Fahim? Jadi karena dia kaya bersih nekis pakai dasir dan sebagainya. Tapi baunya luar biasa gitu. Nah, tapi bukan orang semua orang yang lihat itu baunya itu gitu. Oleh karenanya kamu ingat kan bagaimana Allah Taala menampakkan sebuah ke e, sebuah kebencian Allah itu diterapkan dalam diri seseorang di masa hidupnya terkadang dan di masa matinya terkadang yang lainnya. Ada seorang anggota Dprd. Tidak usah kita sebutkan Semoga Allah merahmatinya dan Allah mengampuni dosa-dosanya Makanya usahakan ya Usahakan, camkan baik-baik Semoga kalian itu Tidak punya suami Tidak punya anak-anak Dan keturunan Yang Kerja di bank Kerja di perpajakan Kerja di anggota legislatif partai itu jangan deh. Gitu, apapun partainya jangan. Mem nah, Sulit. Mau selamat itu sulit. Mereka itu makan gaji dari masyarakat. Itu uangnya dibuat gaji itu kan uangnya masyarakat. Dia sudah maksimal nggak? Berhak untuk dapat upahnya? Tidak. Nah, kalau dia itu, saya mau jadi anggota legislatif tapi saya tidak mau dibayar. Ah, bagus, nggak apa-apa. Itu berjuangan namanya gitu. Jadi orang-orang yang baik itu kata saya yang bukan top, menistop milah orang yang diangkat menjadi seorang pejabat, lalu dia itu kaya, lebih kaya daripada sebelumnya. Ah berarti itu maling katanya. Kebanyakan lebih kaya apa lebih miskin? Harusnya lebih miskin, harusnya. Mem dia dulunya waktu sebelum diangkat kaya, sekarang miskin. Ah itu bagus. Berarti dia itu berkorban. Mem sekarang lihat semua partai yang inilah yang itu enggak saya sebutkan karena Ustaz tidak suka berkecimpung dalam partai. Kita anak-anaknya Buya H. Hasan itu diharamkan untuk masuk partai. Bahkan Ustaz pernah karena perintah daripada Habib Hussein. segaf untuk berceramah di suatu tempat. Hanya Ustaz berangkat sana. Buya Ustaz berangkat ke sana ribuan orang yang hadir. Masalahnya di situ ada bendera partai di situ sehingga begitu saat sampai ke tempat itu langsung imam menyusat saat lepas turun, saat nggak mau sama kyainya dipaksa turun bebe bentar enggak alafu karena aku langgar berarti aku melanggar perintahnya abu ya bebasan gitulah hanya saat kembali pulang langsung mana karena orang yang punya ilmu itu sudah sibuk ngurusi muridnya sampai stres ngurusi murid-muridnya itu setiap hari ada saja yang izin gitulah Macem-macem lagi gitu loh. Nah, tapi kalau sudah sakit, harusnya dijinkan gitu loh. Nah, em? Kalau sakit, harusnya dijinkan. Takutnya mati di pondok soalnya gitu loh. Nah, mati di pondok kan repotkan kita. Mana yang cari ambulan, mana harus bayar ambulan, nanti mau minta, mau nagih sama orang-orang enak, baru berkabung gitu loh. Nah, em? Mana lagi mau ngasih tahu anaknya meninggal, repot, Nah, jadi kalau mati, jangan di sini ya. Em? Nah, jadi kesian Ustadznya. Jadi biar ulang dulu, kan yang enak kamu kalau mati di sini kamu mati sebagai apa syahid ah yang enak kamu tapi yang enggak enak kita pengurus gitu loh jadi kalau sudah mau sakit sudah mau mati ya pulang dulu aja pulang sampai di rumah baru mati enggak apa-apa gitu nanti kita bacakan tahlil dari sini gitu kita kan semua mati kan pasti mati kan kalau boleh ada yang duluan ya kamu aja dulu gitu ya kamu dulu Pak Ustaz dulu Nah, itu bagus. Itu ungkapan cinta yang sebenarnya dari seorang murid kepada gurunya. Fem, tapi sungguhan lo ya. Fem, Ustaz bicara apa tadi? Ah, ini anggota dari PRD ini. Meninggal dunia. Dia enggak sholat. Enggak zakat nggak baik kepada tetangganya, tapi dia punya uang. Dengan uangnya itu dia itu membeli partai sampai dia terpilih sampai duduk di situ. Lihat bagaimana Allah Taala menjelekkan namanya di dunia sebelum di akhirat nanti. Baru tinggal dua jam sudah tersiar dan tersebar bau yang tidak enak dari badannya itu. itu. Bau yang sangat amis, bau, bau seperti bau bangkai itu. Bayangkan ya di situ menyebar sampai ke tetangganya, sampai satu RT itu tahu dengan semuanya. Jadi satu RT itu keciuman baunya, bayangkan. Akhirnya Sudah. dia cari seorang yang memandikan. Pertama kali satu orang datang begitu, nggak kuat balik. Eh, bayangkan begitu masuk saja udah muntah dia. Setiap orang yang masuk muntah. Sudah dikasih gahru, dikasih apapun, minyak, semprot, sampai habis berapa itu sudah. Tetap gak menghilangkan baunya itu. Kenapa? Allah berkendak. Nah, Jadi kalau berkehendak gak ada satupun yang bisa mencegahnya. Gitu. Allah berkehendak membuat jelek ini orang. Gitu. Akhirnya, Pak, <tuh> berapa orang yang biasa memadikan mudin-mudin itu gak ada yang mau. Sampai akhirnya dia nyewa perawat dari rumah sakit. Pem, Akhirnya dengan biaya mahal dia mau. Nah, itu pun dia pakai tutup, masker dan sebagainya. Nah masalahnya timbul masalah baru. Keluar dari lubang-lubang badannya itu ulat-ulat set yang sebesar begitu. Sehingga tempat kasurnya itu sudah dipenuhi dengan ulat-ulat itu. Ini masih dalam keadaan terlentang. Bukan tertelungkup. Baik. Akhirnya apa? Diambili, ditaruh di timba. Satu timba penuh. Bawa keluar. Waktu dimandiin, begitu dimandiin, tambah keluar banyak. Tambah keluar banyak terus. Gitu. Baru meninggalnya, baru 4 jam meninggalnya. Bayangkan. Akhirnya apa? Sudah tersiar kabar tentang berburuknya dan kejadian yang aneh pada dirinya itu. Akhirnya keranda yang ada di RT itu tidak mau dipinjamkan oleh masyarakat kepada orang ini pindah cari ke RT lain enggak ada yang mau meminjamkan terus sampai akhirnya ada salah satu temannya pedagang ayam potong kebetulan dia punya pikap okay. paham eh pikapnya itu ditawarkan ya gimana lagi kalau enggak ada udah pikapannya pakai tapi maaf belum dibersihkan gitu tahu kan kalau pikap di bawa ayam apa banyak apanya Nah, katanya orang Madura itu tamancok. Nah, <tik> nah, ya. nah, jadi kotor bau. Nah, hanya dibersihkan seadanya, tapi tetap aja namanya kotorannya tainya ayam. Ayamnya sih enak, enak kan rasanya? Nah, tapi tainya luar biasa itu. Nah, jadi sudah terpaksa dibawa, dibawa. Yang bawa berapa orang? Hanya 12 orang. Pernah kamu melihat ada jenazah di Indonesia dibawa oleh 12 orang? Ratusan orang bisa. Puluhan orang paling tidak. Ini enggak cuma 12 orang. Akhirnya sudah dibawa. Dibawa jadi hari itu juga meninggal. Sore itu juga ditanamkan. Begitu dibawa, mau dikubur. Ada keanehan ketiga lagi terjadi. Dari kuburannya keluar cairan berwarna hitam yang sangat bau. Sehingga tidak ada satu orang pun yang mengantar jenazahnya. Yang sudi untuk turun ke bawah untuk untuk menurunkan jenazahnya itu. Akhirnya apa? Apa yang terjadi? Karena sudah hampir maghrib. Tidak mungkin lagi menghilangkannya. Dilempar itu maitnya. Di dunia Allah Ta'ala menjelekannya. Gimana di akhirat? Apakah kita tidak merasa mungkin jadi semacam itu? nah ini bukan karena kita jangan suktorn, harus ada ya harus ada, di anggota DPR harus ada orang kita, di anggota eksekutif harus ada orang kita harus ada, kalau gak ada, ya kita susah karena harus ada pemerintahan harus ada, anggota legislatif harus ada tapi usahakan kita jangan gitu. biarkan orang lain aja yang sudah siap, kita belum siap kita lebih siap untuk akhirat kita kita lebih takut, biarkan kita ini takut seperti sahabat wanita nabi yang gak mau kawin itu loh Kali ada yang semacam itu. Di sini ada nggak yang semacam itu? Sahabat wanita Nabi yang sangat cantik banyak yang mau minta, bahkan sahabat yang besar pun seperti. Saat Nabi Muhammad SAW memintanya, meminangnya, dia nggak mau. Kalau seperti sekarang ini, yang minta itu Habib Umar bin Hafid gituloh. Tapi dia nggak mau. Itu kan orang edan tuh namanya gitu. Loh. <tuh> Kenapa? Merasa mulia Siapa yang merasa mulia? Mendapatkan seperti Habib Umar bin Hafib Seperti Para habaib Para da'i-da'i itu Habib Ali Jufri Yang ganteng Da'i lagi Ada yang tidak mau? Ah, mau kan? Alhamdulillah Berarti suka dengan kebaikan kan? Akhirnya apa? Akhirnya apa ya? Akhirnya si perempuan ini sahabat wanita uh, wanita yang salih ini tanya oleh Nabi Rasulullah. Kenapa kau tidak mau kawin? Padahal banyak orang berminat kepada kamu. Apa jawabannya? Galiya Rasulullah. Aku ini adalah seorang wanita yang sangat takut kepada akhiratku. Aku takut nanti dihisap. Aku takut nanti kepada mukarnakir. Aku takut nanti ketika berada di dalam sirot. Aku termasuk yang selamat atau tidak selalu dalam pikiranku. Kok bisa ya? Kok bisa dia tahu masalah hisap? Kok bisa dia itu tahu masalah mati? Nanti ada pertanyaan mungkar nakir. Ketika kita mati, adakah yang sudi dari keluarga kita yang paling kita cintai untuk menemani kita di kuburan? Teganya mereka ya. Dibiarkan kita sendiri. Di tempat yang gelap. Semua harta yang kita pakai dicopotnya. Ini cincin yang usut pakai dicopot juga nih. Jam yang usut pakai dicopotnya. Imamnya semua dicopot, baju yang bagus copot, ganti kafan. <tuh -tuh. Nah, itu ya, itu nasib kita kalau kita meninggal. Harta yang kita kumpulkan sebanyak banyaknya ternyata yang kita bawa cuma itu doang. Jadi kain, kafan, kapas, sudah itu minyak yang diporahkan kepada mayat itu yang nggak enak baunya dia, nyong-nyong banget tuh. Hema. <tuh> <tuh> Siap kamu menghadapi itu? Dibawa dari rumah kamu. Kalau sudah dibawa dari rumah kamu sudah. Tidak bakal kembali. Ingatkan bagaimana kata Habibullah bin S.A. bin Tuhid dalam syiirnya. Fal-mautu'atin Kullun lahu Mangkana danin Bahwa musibah <laughs> Jadi yang namanya kematian bakal datang. Siap, tidak siap bakal datang. Baik. Tidak ada syaratnya kematian harus kawin dulu. Tidak ada. Baik syaratnya kematian harus didehului dengan sakit dulu, gak ada syaratnya kematian harus keluar pesantren dulu, gak ada hmm, tapi usahakan kalau sudah mau merasa mau mati nah, bilang dulu mau Ustadz izin Ustadz izin, mau kemana mau mati Ustadz, yaudah silahkan <guluh> <guluh> ya, daripada mati di pondok kan bilang tadi, jangan repotin orang makanya hati-hati yang badannya gemuk-gemuk itu dikurusin Paham. Masalahnya apa? Masalahnya itu kalau dibawa di keranda kok berat, ini kan orang kasihan yang bawa. Paham. maksudnya Ustaz bilang gini, biar kalian tuh sehat. Biasanya orang yang cepat mati itu orang gemuk-gemuk itu. Paham. Hmm. Tapi biasanya orang yang baik hati, orang yang gemuk-gemuk juga. Kita lihat rata-rata kalau orang baik hati itu Orang yang ngeloman dermawan itu biasanya orang yang baik-baik, yang gemuk itu itu biasanya. Hmm, biasanya seperti itu. Tapi yang pelit-pelit, orang kurus itu biasanya. Hmm, coba lihat, coba lihat, pasti yang pelit-pelit, yang kurus-kurus biasanya gitu. Loh. Pokoknya kalau terkenal ada orang pelit, kurus biasanya gitu. Nah, Walaupun iya bukan semuanya, kan kasian dong yang gemuk kalau nggak disebutkan kebaikannya. Mem. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi masing-masing harus kita berusaha untuk tampil is the best. Mem. Nah, sebagai seorang istri yang terbaik bagi suaminya. Nah, kan suaminya diantara sifat dari istri yang soli apa? Man izah rai tahat asuruk. Siapa siapa kalau engkau lihat dia selalu menyenangkan. Nah, kan senang kalau body bodynya bagus, badannya bagus. Nah, tapi kalau perutnya melembem gitu. Ya, mana senang gitu, Ra. Em, ah kenapa sih perut kamu itu besar begitu? Iya, saingan sama kamu suamiku, ya. Itu namanya duk ketemu dubbah gitu. Em, nah, jadi usahakan seperti itu, ya. Jadi artinya semua yang diciptakan Allah itu memang yang terbaik. Tapi kalau bisa diperbaiki hendaknya diperbaiki jadi jangan makan banyak-banyak Orang bisa dikurusi kok Ustaz aja bisa, Ustaz kurus gak? Ya belum, belum kurus ya Tapi artinya kan jauh Dulu saya uh, Ustaz 87 Sekarang udah 80 Jadi artinya Gak enak, kalau orang gempa itu gak enak Bangun, berat Mau tidur, terlalu berat untuk bangun Ya kan? Ya jadi mau belajar malas, pengennya asian terus, panas keringetan, makan kebanyakan, ya kan? Nyemil juga gitu. Lah. Jadi usahakan kita itu mengurangi, Memperbagus diri ya. Jadi ustad bilang apa tadi? Nah, itu. Gak mungkin? Gak mungkin kita senasib seperti anggota DPRD itu? Oke, nah makanya hati-hati ya. Ingat. Setiap orang itu membawa amalnya sendiri-sendiri. Ya ada, Sat, tolong Sat ya, nunut ya, katanya. Fem, nunut antum nanti diingat-ingat, Sat ya. Nanti kalau aku meninggal, Sat, tolong fotonya antum taruh di sampingnya ana Sat. Ya, apa manfaatnya gitu. Fem, bahkan Allah S.A.W. sendiri beli itu pernah dia menyeliputi meliputi atau menyelimuti Asad yang dikatakan ummi bada ummi, ibunya Imam Ali bin Nabi Talib ketika dimasukkan ke dalam liang lahatnya Nabi SAW, SAW sendiri yang memasukkan ke liang lahatnya kemudian sebelum ditaruh di liang lahatnya dipakaikan jubahnya Nabi dan dikatakan kalau selama ada satu orang yang selamat daripada himpitan bumi maka pasti dia akan selamat daripada himpitan bumi Ini artinya apa? Enggak ada yang selamat cuma bedanya kalau himpitan bumi kepada seorang Muslim Seperti detapan seorang ibu kepada anaknya yang tercinta Tapi kalau himpitan bumi terhadap orang kafir Maka akan meremukkan setiap tulang-tulangnya Sehingga tulangnya itu akan tercerai berai ya, Semoga kita termasuk selamat Di dunia sampai di akhirat nanti dan semoga kenikmatan ilmu yang ada bersama kita, yang sangat manis rasanya, memuliakan diri kita dimanapun kita berada, tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan apapun yang ada di dunia ini. Yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka para ulama itu adalah raja-raja sebenarnya. Semoga tetap bersama kita, semoga tetap bersama anak keturunan kita, semoga kita semua termasuk yang menjadi pelayannya Allah, pelayannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelayannya syariat ini sampai kita mati nanti. Apa yang bisa kita lakukan untuk syariat ini semoga Allah gampangkan untuk kita melakukannya. Dan semoga kita selalu diberikan taufik dan hidayahnya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang sangat perhatian. Sangat bersemangat untuk berbuat untuk akhirat kita. Dan kita tidak peduli karena sudah ditanggung oleh-Mu ya Allah dalam urusan dunia kita. Ayo kita berikrar. Mujahada untuk dua minggu ke depan ini. Siap ya? Siap ya? Paksakan. Ayo. Paksakan bilang. Jadi mujahada itu adalah sebuah usaha. Untuk kita mengalahkan hawa nafsu kita. Mengalahkan musuh setan kita. Jadi kalau kita tidak kendalikan dari sekarang. Kamu tidak bisa mengendalikan di masa depan. Jadi sedikit kamu tekankan. enggak ada harus. Ada janji di depan guru. Ada janji di depan Allah. Kita Pem, anak harus mau melaksanakan ini. Ini adalah perintah guru. Pem, aku tidak mau mengkhianati perintah guru. Aku akan melaksanakan segala apa yang diperintahkan e, oleh guru selama itu dalam kebaikan. Jadi, Ustaz, perintahkan kepada kalian semuanya dua minggu yang akan datang ini, ke depan, harus melaksanakan geblia bakdia. Baik yang disunahkan maupun yang tidak disunahkan. Ditambah lagi salat duha dua rakaat paling sedikit. Dan sholat witir sebelum tidur. Kalau bisa tahajud ya bagus. Tapi kalau tidak tahajud berarti sholat sebelum tidur. Nah, jadi gebeliyah, badia, duha sama we, witir. Ya Allah, ya Allah. Kami berjanji. Kami berjanji untuk melaksanakan. Untuk sunnah, nabi, sunnah nabi. Berupa. Sunnah gebeliyah. Dan sunnah ba'diyah setiap lima waktu yang 24 rokaat yang yang 22 rokaat itu ditambah salat duha dan salat witr selama dua minggu jika lau kami tidak berhalangan untuk melaksanakannya ya Allah. Gampangkanlah kami untuk melaksanakan etikat kami yang baik itu. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim watub alina innaka antatawabur rahim bisiril fatihah. Latah untuk kebaikan, tak apa-apa. Ya, Robana, carofna. No, yeah. كما الله بركاته